Minay rahmanir rahim radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa nawaqiduhu ay asbabu nawaqidul wudui arba'atun ahadu wa la yakunu khuruj shay'in ghairi mani ay yankana awrihan rutban aj'a aw jafan muqtadan ka baulin kadami basurin aw ghairihi infasala aw la kadu datin akhrajat rasuha thumma raja'at Min aha di sabirail mutawatii al khayi tuburan kana auqubulan walau kana al khari jubasuran nabi tanda hilat tuburi pakoraja auzada auzada kuruji, lakin abdal al alama al kaman rutdat bi adamienak dibihur jubasur nafsihi bal bilkhari jiminu kadang wa inda malik layanta kidu al ayatam yiji bisakrin au jununin au ilma in au naumin silkhobari sahih faman nama fadidawaddo wa khuraja bizawari al-akli an-nu'as al wa awailun nusrati syakri fala naqada bihima kama ida syakha hal nama au nu'asah wa min alamatin nu'as asimau kalamil hadirin wa ilam yafamhu la zawalu binau min qa'idin umakinin makadahu ay al-yaihi min makarihi wa in istanada lima lawzala sakota aw ikhtaba wa lay sabaina makadihi wa makarihi tajafin wa yantakidu wudu'u makinin al-intabaha in bal-intabaha ba'da zawali al-yadihi an makarihi la wudu'u syakin halkana makinan awlah أو هل زارت اليتى يقبل إلى اليقظة قبل يقظتي أو بعدها وتكون رؤيا ما أدمت تغري ناومين تذكرين تدك... ناومين تد... ما أدمت تذكرين ناومين لا أثر له بخلاف ما شك في wa ta'allama ta'liman fa da'a al-istifadah wa anfa'a in fa'lisa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nawaqidhuhu ay asbab nawaqidil wudu' arba'atun nah sekarang kemarin sudah kita bahas masalah tayamum sekarang pindah ke pembahasan lain yaitu tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu wa nawaqidhuhu ay asbab nawaqidil wudu' Yang membatalkannya wudu, Ai yang dimaksud nawait disini asbab, sebab-sebab kira wudu perkara yang membatalkan wudu arba'atun ada empat. Disini asbab ditambahi asbab sama syarh, karena untuk menghilangkan eh, apa ini Perbedaan pendapat yang mengatakan nawait itu kurang tepat takbir binawagit kurang tepat karena dikatakan nagolo itu berarti mencabut mencabut sampai asal-asalnya sampai pusatnya seperti nagad tusyajar aku mencabut pohon berarti sampai -akar akarnya nah, kalau dikatakan seperti itu berarti nawagidul wudu membuat perkara yang dicabut wudu berarti salat yang digunakan dengan eh, apa ini dengan wudu itu berarti batal semuanya lah Nah, Cuma itu masalah takbir aja, ya masalah takbir kurang tepat katanya, kurang tepat yang lebih tepat ya dengan mubtilatul wudu, ya atau asbab ditambahi tadi itu asbab nawakidul wudu tak apa, -apa Sebab-sebab ya. perkara yang membatalkan wudu arba'atun ada empat, ada yang mengatakan lima, cuman sama sebetulnya. Perbedaannya tidur, tidur memak'in mak'adahu Tidur memak'in mak'adahu mak itu dipisah Jadi zawal agal sama tidur dipisah Jadi lima sebagian ibarat, sebagian kitab ada yang mengatakan lima Cuma semuanya sama Arba'atun ada empat, yang pertama Ahaduha, salah satu daripada empat Tayagunu khurujisye'in Yakinnya keluarnya sesuatu Gairi manihi selain maninya ainan baik berupa benda Kana itu yang keluar Aurihan atau angin Radban awjavan Baik yang keluar itu berupa cairan Aujavan atau yang padat Mu'tadan yang biasa keluarnya Kabulin seperti air kencing aunadiron atau sesuatu yang jarang Kadami basurin seperti darah basur Darah bol ya Awgairihi atau selainnya Infasola baik terpisah Awla atau tidak terpisah Sesuatu yang keluar tadi Contohnya yang tidak terpisah kadudatin Seperti cacing akhrajat roksaha Yang mengeluarkan itu cacing kepalanya Ya, keluar summa kemudian kembali lagi. Nah, itu yang dikatakan apa layan fasil ya. Cuma untuk untuk balik manaing. Nah, itu cacingnya. Itu batalkan wuduk apa? Apa tidak membatalkan wuduk juga. Yang mana huruf juziah tadi min aha disabilai il, il hay. Keluarnya sesuatu tadi dari mana min aha Daripada salah satu dua jalan. Dua jalannya siapa? Dua jalannya Al-Mutawaddi, orang yang wudhu, Al-Hay yang masih hidup. Duburon kana au gubulan, baik jalan belakang atau jalan depan. Nah, di sini dikatakan pertama, Yang pertama harus di sini keluarnya sesuatu daripada salah satu dua jalan, Ya, baik jalan depan atau jalan belakang Apapun yang keluar Apapun yang keluar Baik angin atau benda Baik sesuatu yang jarang Atau yang tidak Yang, yang biasa Baik yang keluar itu berupa cairan Atau benda padat Apapun yang keluar Itu membatalkan wudhu Dari salah satu dua jalan Jalan belakang atau jalan depan Yang pertama di sini kata Tayagun berarti harus yakin Kalau ragu atau don, dia menyangka si keluarnya sesuatu, tidak batal, harus yakin keluar, harus yakin keluar, karena Nabi sendiri ya pernah ditanya itu ya, pernah ditanya Nabi bersabda sampai dia mengatakan uh, kalau seandainya dia ada orang menyangka keluar sesuatu, ini sering terjadi nih ya, koyok onosing, metu, cuma tidak yakin apa oh, batal, tidak batal, baik di dalam solat atau di luar solat. Baik di dalam sholat atau di luar sholat Karena Nabi mengatakan apa Ida, waj Ida wajada ahadukum Fi sholatihi syai'an Ini fi sholatihi Ulama mengatakan fi, sholat, au fi sholat Ida wajada jika mendapatkan Ahadukum salah satu di antara kamu Fi sholatihi di dalam sholatnya Syai'an sesuatu Falayan syarif Jangan berpaling dari daripada sholatnya Maksudnya, bah, Tetap buduknya dikatakan Sah tidak batal Hatta sehingga yajidarihan dia mendapatkan angin, uh, rihan apa bau, dia mendapatkan baunya, aw yasma au sautan atau dia mendengar suaranya. Jadi kalau dia ragu, kalau dia yakin enggak ada suara, enggak ada angin, ya batal walaupun dia gak ada bau enggak ada anginnya. Cuman ini kalau dia ragu, ana keluar apa enggak ya? Jangan berpaling dari ber tetap dalam salatnya kecuali kalau kamu mendengarkan suaranya atau membau daripada bauan yang keluar. Baru batal lo. Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Imam Hakim. Ada riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Katanya inna syaitan Nabi mengatakan inna syaitan sunnya setan la ya'ti ahadukum la ya'ti ahadakum setan itu mendatangi salah satu diantara kamu fi dalam sholatnya Memang sengaja ada setan yang kerjaannya seperti itu. Fa ya'khudhu sya'ratan Mendoburihi setan itu mengambil rambut daripada duburnya Duburnya orang sholat tadi, fayamudha ditarik. Jadi rambutnya diambil, ditarik. Has akan akan ada yang keluar sesuatu, padahal itu cuma rambut yang asalnya e, masalan apa terlipat kemudian dilurusin no, oleh setan. Ah ha, kayak keluar sesuatu, fayara an-nauahdas dia menyangka dirinya melihat apa hadas. Fala yang saif kata Nabi, jangan berpaling. Hata yasmah us sehingga kamu mendengar sesuatu sehingga dia mendengar sesuatu, ya mendengar daripada beras suaranya. Auyaji durah, auyaji darihan atau dia mendapatkan baunya. Jadi ini memang tugasnya ada tugasnya setan yang mengganggu orang solat ketika solat. Ditarik dok, nak keluar. Cuman ini kalau ndak yakin ya. Kalau yakin dia keluar, saya ndak ada baunya kok. Atau ndak apa? Ndak terdengar suaranya kok. Ya kalau memang yakin ndak perlu. Ini kalau ragu ya. Ini kalau ragu. Berarti yang pertama apa? Keluarnya dari satu, salah satu dua jalan harus dengan yakin. Kemudian tayakun khuruju syaiin. Tayagun khuruji syaiin. Yakinnya keluarnya sesuatu. Berarti keluar dikatakan Yakin keluarnya sesuatu Berarti keluar bukan masuk Kalau memasukkan sesuatu Tidak batal Seandainya memasukkan obat Obat di dubur ya Dimasukkan obat Ketika dia sulit buang air besar Karena ada obatnya yang dimasukkan Dia punya wudhu Pakai sarung tangan dimasukkan Ke duburnya Apa batal wudhnya? Tidak batal Dan katakan membatalkan tua, Keluarnya sesuatu Bukan masuknya kalau masuknya sesuatu nak membatalkan, itu huruji cain keluarnya sesuatu sesuatu ini kairi manihi selain mani. Jadi semua yang keluar dari salah satu dua jalan itu membatalkan wuduk kecuali satu, yaitu mani. Mani tidak membatalkan wuduk. Keluarnya mani tidak membatalkan wuduk. Cuma di situ ada syaratnya mani yang pertama keluar per awal mara. Kemudian mani dirinya sendiri Ya mani dirinya sendiri Kemudian min ghairi munagid Dengan tanpa ada yang membatalkan wudu Yang lainnya Dikatakan mani dirinya sendiri berarti kalau maninya orang lain Batal wudunya Seperti perempuan ketika Berhubungan dengan laki dia tidak syahwat Dia tidak keluar mani sama sekali Yakin dia Kemudian setelah selesai Dia wudhu Setelah wudhu keluar mani oh, Dia tidak keluarkan mani kok Berarti maninya siapa itu? Maninya lelaki. Hukumnya gimana? Ya batal wuduknya. Bukan maninya dirinya sendiri. Maninya orang lain yang keluar. Kemudian maninya itu keluar pertama kali. Beda kalau seni sudah keluar diambil lagi dimasukkan lagi. Kemudian keluar lagi. Ya diambil. Ya tidak tahu dengan suntik dimasukkan lagi. Kemudian keluar lagi. Ya batal wuduknya. Mani yang pertama kali keluar. Itu yang dikatakan tidak membatalkan wuduk, cuma mewajibkan mandi. Ya. Kemudian minum air keluar mani, iya, cuma dengan tidur dia tidur mimpi sampai keluar mani, ya batal. Cuman batalnya bukan karena keluarnya mani, akan tapi karena apa? Karena tidur atau berhubungan, ya berhubungan suami istri. Kemudian keluar mani, ya batal dengan apa? dengan bertemunya dua kulit antara laki dan perempuan tadi, ini munagid ini namanya berarti syaratnya mani tidak membatalkan wudhu, cuman mewajibkan mandi mewajibkan mandi jika keluarnya mani, mani dirinya sendiri kemudian pertama kali keluar, kemudian tanpa ada yang membatalkan wudhu yang lainnya kemudian situ dikatakan tayakunu khuruji syai'in yakinnya keluarnya sesuatu gaira, gairi manihi selain maninya Ainan karena awrihan baik berupa ain benda ya berupa benda aurihan atau angin yang keluar itu benda atau angin angin di sini baik angin yang terbiasa atau angin tidak biasa maksudnya apa angin keluarnya biasa di sini keluar biasanya angin lewat jalan belakang kalau tidak biasa lewat jalan depan. Ya, keluar angin lewat jalan depan, eh, jalan depan baik dakar lelaki, average untuk perempuan, entut dia, cuma lewat depan. Ia ya, pendukungnya sama, membatalkan wuduk juga. Karena ainan, karena aurihan atau angin. Angin maksudnya apa? Muatat atau ker muatat ya, yang terbiasa atau yang tidak biasa. Rotban aujavan baik itu berupa cairan yang keluar aujavan atau benda padat. Apapun yang keluar mu'tadan baik yang biasa yang keluar ya seperti biasanya semuanya tahu kaulin seperti air kencing atau yang lainnya ya eh, yang keluar yang biasa seperti kencing atau maaf abera ya itu semuanya membatalkan aughair mu'tad au nadiran atau yang jarang ya, sesuatu yang jarang Masalah kelelekan naker ya keluar naker misalnya ya kelelekan uang masukan uang mulutnya kemudian keluar uangnya ya batal sesuatu angin yang biasa tidak biasa ya angin yang biasa sudah tahu angin lesus seannya ya apapun yang keluar kalau perlu pesawat keluar dari situ ya batal kemudian kadami basurin seperti apa dam basur apa dam basur darah uh, boleh ambeyen ya ambeyen ya. darahnya ambeyen au ghairihi atau selainnya yang tidak biasa yang jarang. Infaq aula. Nanti masalah dambasur diperjelas nanti setelahnya. Ada di situ ibarahnya masalah dambasur. Karena di situ ada pembahasan kapan dikatakan keluar ambeien tadi itu dikatakan ambeien membatalkan wudhu itu kapan? Nanti ada tiga perkara nanti dibahas. Kemudian infaq aula. Baik terpisah aula atau tidak? Baik sesuatu yang keluar dari dua jalan itu sudah terpisah keluar dan lepas, aula atau belum, ya terpisah. Kalau terpisah sudah tahu kita ya keluar setiap hari itu dari dua jalan itu kan keluarnya terpisah semuanya. Atau tidak terpisah seperti apa? Kadudatin katanya seperti cacing, cacing akrojatrosaha mengeluarkan kepalanya keluar cacing untuk buntup, ya, keluar untuk buntup summa raja'at kemudian kembali lagi. Ya, ada kan seperti itu ya. Orang yang biasa Cacingan itu keluar kemudian mau ditarik enggak bisa masuk lagi. Ya menurut hukumnya Lo belum terpisah, apa batal? Batal tetap. Infasal infasala aula, baik terpisah atau tidak. Kemudian eh, apa ini min ahaditsabilai? Tadi dikatakan ainan kana aurihan rajban au jafan mu'tadan au nadiran infasala aula ini semuanya wa oh ya, ya semuanya walaupun keluarnya dalam keadaan apapun itu membatalkan ditambahi lagi ya sebagian kitab sawaun kharajatau an au karhan baik keluarnya itu kehendak sendiri atau terpaksa atau ya. amdan au sahwan baik keluarnya itu sengaja atau lupa ini kadang-kadang ada orang lu kepentut tak batal tidak sengaja kok itu ya, tetap batal. Jadi ya, apa keluarnya sesuatu tadi itu baik sengaja atau tidak sengaja, lupa atau ya dengan terpaksa itu dikatakan tetap membatalkan wujud keluarnya sesuatu. Tapi keluarnya sesuatu minahadi sabi, sabi lail mutawatdeh keluarnya sesu, sesuatu tadi dari salah satu dua jalan ya dua jalan. Dikatakan Sabila memang dua jalan Kenapa dikatakan jalan? Ya karena memang keluar ya Keluarnya sesuatu dari perut kita Itu jalannya Al-Mutawaddi orang yang wudhu Al-Mutawaddi orang yang wudhu Keluarnya salah satu Daripada jalannya orang yang wudhu nah sini dikatakan Walau Abdal Mutawaddi bisyakhs itu lebih ahsan Kalau Mutawaddi ya La kana yasmul hadas alladhi la yakunu akibal wudu. Karena nanti ada permasalahan orang eh, apa ini? Kal Kalmaulud fa innahu yuqalu lahum muhdits min hinil wiladah ma annahu lam yasbik minhu tuhurun. katanya lebih ahsan diganti mutawalli itu bisyahs lebih lebih mencakup semuanya. Kalau mutawaddi berarti dikhususkan orang yang wudu tapi padahal muhdits hadas ya Kemudian al-hayy, keluarnya dari salah satu dua jalan itu jalannya ketika dia masih hidup, al-mutawaddi al-hayy. Orang yang masih hidup. Kalau meninggal mayit. Setelah dimandikan keluar sesuatu, apa batal wudunya enggak? Cuman di situ wajib membersihkan najisnya. Kalau saya keluar sesuatu dari mayit, enggak batal wudunya, enggak perlu diwudui lagi, cuman wajib dibersihkan najisnya. Kemudian Duburan kan atau gubulan Dikatakan sabile di situ Baik dubur atau gubul Baik jalan belakang atau jalan depan Di situ ada yang menambahkan uh, Al-hayil wadih Ditambahi keluar dari salah satu dua jalan Orang yang wudu yang dia masih hidup dan wadih Wadih itu apa? Alat kelaminnya sudah jelas Kalau tidak jelas seperti khunsa muskil seperti khunsa muskil ya ada seorang yang mempunyai dua alat kelamin atau ya yang di sini maksud al muskil sini orang yang mempunyai dua alat kelamin keluar dari salah satu dua jalan dia belum tahu mana yang benar yang alat kelaminnya laki atau perempuan enggak ketahuan masihan keluar dari salah satu dua jalan enggak batal wudunya kecuali keluar dari dua-duanya baru batal lah kalau ada kadang-kadang orang diciptakan tidak uh, mempunyai alat kelamin, tidak menyerupai alat kelamin perempuan, tidak menyerupai alat kelamin laki. Ya apa kalau keluar? Ya berarti batal tetap. Yang dimaksud sini khunsa muskil yang tidak membatalkan jika mempunyai dua alat kelamin. Yang mana keluarnya dari salah satu dua jalan. Kalau keluar dari dua-duanya, batal betulnya. Jadi kalau khunsa muskil itu head aja. Nah, ya, bererti dia belum dikatakan junub atau keluar mani saja belum dikatakan junub. Dua-duanya head dan keluar mani baru junub. Kan gitu ya? Jadi harus keluar daripada dua-duanya baru dikatakan berhadat. Karena dia tidak diketahui laki atau perempuan, tapi dua-duanya tadi itu berfungsi. Adapun kalau satu berfungsi. Dan satunya tidak berfungsi, ya dihukumi yang berfungsi itu nah. Kemudian tadi kan disinggung masalah basur ya Sekarang dijelaskan masalah basur Jadi dikatakan keluarnya dari salah satu dua jalan itu Baik yang biasa atau yang tidak biasa Yang tidak biasa contohkan ke Adam Basur Sekarang masalah Adam Basur Walaukan al-khariju basuran nabi tanda khilad dubur Fakharaja awzada khurujuhu Walau Ini khayah ya, Walaupun Ada yang keluar tadi Basuran Ambeyan Ambeyan itu apa? Nabi Tanda khilad dubur Yang mana tumbuhnya di dalam dubur Ini cuma menerangkan Basur itu apa sih? Itu sesuatu yang tumbuh di dalam dubur Kemudian keluar Ini permasalahannya Ambeyan itu tumbuhnya di dalam Kemudian keluar lah Itu menyebabkan apa batal wuduknya? Walaupun yang keluar itu sesuatu yang jarang, yang jarang berupa apa? Ambeien. Fakoraja kemudian keluar itu basur yang asalnya tumbuh di dalam, kemudian keluar. dengan keluarnya basur tadi, ambeien itu membatalkan wuduk. Auzaadah hurujuh atau tambah. Wis keluar sudah di luar, wuduk dia. Setelah wuduk tambah turun lagi keluar lagi tambah rendah berarti ini batal lagi wuduknya. Artinya membatalkan jika keluar pertama kali keluar itu membatalkan wuduk atau sudah keluar kemudian keluar lagi itu juga membatalkan wuduk. Ditambahi lagi au bi khurujidam cuman apa ini basurnya masih di dalam kalau basurnya masih di dalam keluar darah ya itu juga Ya, keluar ambeien dia cuman masih permulaan keluar darahnya batal wuduhnya ya kalau dubu apa ambeinya sudah di luar ambeinya sudah di luar kemudian keluar darah dari ambeinya setelah keluar itu tidak membatalkan wudhu nah masalah darahnya ini jika dia di luar karena situ dikatakan uh, Kalau korajal basur, semua tawat doa, semua korajaminudam, falana tuah. Kalau memang keluar basur, kemudian dia wudhu, setelah wudhu keluar dari itu basur dam, cuma sudah di luar itu basurnya, ambeinya sudah di luar, keluar darah ketika ambeinya sudah di luar itu tidak membatalkan. Nah, kalau ambeinya masih di dalam keluar darah itu yang dikatakan membatalkan. Lakin ini masalah khilaf memang masalah ambeian, lakin aftal alama al kama luradat bi adamin nagi bi kuru jilba nafsihi bal bil haraj minhu kadam. Akan tetapi berfatwa al alamah kama luradat seorang ulama alamah al, al kama luradat. Ya, di situ ada di apa? Tarjamahnya itu di kitab e, fawa idul jeni itu apa daripada kamalur redat seorang ulama besar jeniya jeniya jeniya jeniya jeniya jeniya ya rahasia jeniya ya itu jelaskan itu bi adamin nagri berfatwa itu kamalur redat mengatakan apa bi adamin nagri dengan tidak membatalkannya bi khurojil basur nafsihi dengan keluarnya basur tidak membatalkan yang dikatakan membatalkan katanya Kamaluradat al Bilkhari jminhu akan tapi dengan sesuatu yang keluar itu kadam seperti darah tapi kalau keluar darahnya itu yang membatalk yang membatalkan wudu kalau basurnya yang keluar ambeinya yang keluar itu tidak membatalkan itu katanya Kamaluradat beda dengan tadi kalau tadi keluarnya itu membatalkan wudu kalau ini tidak Wan Malik dan bahkan pendapat Imam Malik la yan tagidul bin nadir tidak membatalkan wudu bin nadir dengan sesuatu yang jarang. Ya, kata, tadi kan pertama dibahas baik yang keluar muqaddat au nadiran, baik yang keluar biasa keluar au nadiran atau yang enggak biasa itu dikatakan membatalkan di dalam mazhab kita. Imam Malik tidak Sesuatu yang nadir tidak membatalkan. Sesuatu yang nadir tidak membatalkan wudu. Seandainya keluar misalnya knacker kel Ya Kemudian keluar naikernya, enggak batal nadir kok Sesuatu yang jarang, itu pendapat Imam Malik Termasuk darah itu kan jarang ya Tapi masalahnya Imam Malik itu keluar darah Dari anggota badan yang lainnya, mimisan atau e, cantuk batal Kecuali kalau dari dubur Karena itu termasuk nadir, jarang jadi memang ada, ada hadisnya sih kalau Seperti Mimisan itu Membatalkan wudhu ada riwayat begitu. Dikiaskan dengan seluruh darah Yang keluar dari anggota badan Maka itu termasuk Membatalkan wudhu Kecuali kalau dari dubur karena Itu adalah nadir Menenawa diri hari yang Jarang terjadi Kemudian masalah kita bahas untuk masalah Nawawi duluduk satu ini aja, ya. insya Allah kita teruskan tiganya, sisanya pertemuan selanjutnya nanti insya Allah. Insya Allah. Ini ada masalah sedikit, ya masalah eh, apa ini pembahasan masalah. Kalau seandainya alat-alat eh, alat yang asli tertutup, nggak bisa keluar, kemudian dibukakan jalan lain. Ini sekarang banyak ini ya. Jika sakit atau kadang-kadang dia lahir seperti itu Ya pembahasannya Sini ada hasil Ada peringkasan uh, Ringkasan daripada pembahasan ini Kalau seandainya Yang asli tempat keluarnya itu tertutup nah, Seandainya uh, pembahasan pertama Yang asli terbuka Ada Ya normal dia keluar dari dari yang asli Kemudian dibukakan jalan lain Karena kurang jalannya, ya karena mungkin terlalu banyak sampai dibukakan jalan lain. Apakah jalan lain itu juga sama hukumnya dengan yang asli? Enggak sama. Kalau keluar dari jalan yang lain tidak membatalkan mudu. Kalau memang yang asli munfateh terbuka. Oh Normal kok. Dibukakan jalan lain di sampingnya seandainya dilobangi. Keluar dari yang lain. Yang asli terbuka bisa keluar. Ya penduduk hukumnya jalan yang dibukakan baru tidak membatalkan dari situ jika keluar sesuatu. Ini kalau memang yang asli terbuka dan normal. Kalau yang as, yang asli ini tertutup dibagi dua. Kalau memang yang asli tertutup dibagi dua. Kadang tertutupnya khulki memang diciptakan sama Allah ketika lahir dia sudah tertutup. Akhirnya sama dokter dibukakan jalan lain. Atau kadang-kadang yang asli tertutupnya karena arit. Karena ada halangan, karena penyakit dia asalnya normal. Kemudian karena dia sakit Tidak bisa jalan dari depan Harus ditutup kita bukakan jalan lain Nah ini dibagi dua Yang pertama tadi Kalau memang yang asli itu tertutup Karena memang khulki Memang diciptakan sama Allah tertutup Berarti membatalkan Dari manapun Lobang yang akan dibuka Jalan manapun yang akan dibuka baik di bawah surra di bawah puser atau di atas puser itu dikatakan keluarnya dari manapun membatalkan. Keluarnya membatalkan. Kemudian Ibn Hajar malah mengatakan walaupun keluarnya dari manafid dari lubang-lubang yang ada, keluar dari hidung batal. Kalau memang jalannya yang asli tertutup kholqi, memang ciptaan. Jadi keluarnya dari manapun Baik kata Ibn Hajar Baik keluar dari lubang yang ada Dari telinga, dari hidung, dari mulut Seandainya ya tetap membatalkan Ya, ya lain dengan luda Sesuatu yang keluar dari dalam Ya kencingnya itu maksudnya Kencing. Berahnya itu keluar Dapat udah <laughs> hmm. Kemudian kalau memang Yang asli tertutup Arit ya Yang asli tertutup karena penyakit Asalnya normal kemudian ditutup tidak dibukakan jalan lain dilihat kalau memang dokter, dokter itu membukakan jalan lain di bawah pusar jadi dibukakan jalan lainnya itu di bawah pusar memang yang biasa memang di bawah pusar ah itu berarti batal keluarnya dari situ membatalkan kalau memang di atas pusar oh dari masalah perut di atasnya pusar atau seandainya dari tangannya seandainya di atas pusar walhasil ah di situ dikatakan tidak membatalkan ini adalah tafsir pembahasan masalah, masalah apa seandainya alatnya tertutup. Kemudian masalah? Jadi kalau sudah tertutup karena arit, dilihat nanti lubangnya itu di bawah pusar atau di atas pusar. Maksudnya di bawah pusar ini diambilkan sesuatu yang di bawah pusar itu. Nah, kalau lubangnya di atas Tapi dikasih selang misalnya hmm. eh, Ya tetap hukumnya Seperti di bawah pusar Kalau hmm. hukumnya hukum seperti kotoran kata -kata gitu Tapi kalau ada di atasnya Hukumnya seperti muntah nah Hukumnya seperti muntah Tapi tetap najis pembahasannya ya. eh. nah, Tetap najis hukumnya hmm? Eh tahtal ma'idai tahtasurrah Tahta surah maidah dari situ ya. Tahta maidah atau tahta surah. Biasanya kan surah di situ. Pokoknya mau maidah di situ bukan surahnya. Masalah itu betul betul. Maidah ya darian dari macamnya dari lambung berarti. Lambung. Uti ukurannya lambung berarti. Ya boh. Betul betul faham. Terus kemudian ada permasalahan lain juga masalah rutubatil farc. Rutubatil farc itu keputian, ya, bigtai. Itu ada di sini ulama mentafsir membagi keluarnya keputian itu apakah membatalkan wudu atau tidak? Di situ dibagi tiga. Kalau memang keluarnya yang pertama dikatakan suci pasti tidak ada khilaf suci. Betul, Kalau memang bukan, keluar, tidak harus keputian itu sesuatu yang biasa ada di faraj perempuan hmm? atau artinya rudu batil faraj mak mutaradit bainal bainal madi wal arak Ia, wal araknya nah. artinya sesuatu yang biasa sesuatu yang biasa sesuatu yang biasa itu sesuatu yang katakan uh, rudu batil faraj itu apa uh, mak abiat air yang putih mutaradit yang mana mondar mandir bainal madi wal arak antara madi dan keringat Jadi Kaya dikatakan rudu batil faraj tidak harus, bisa dituduk, ya. ini ini termasuk mati atau keringat keringat begitu, ya sesuatu yang basah tadi itu nah, hal yang ini dibagi tiga. Yang pertama di situ dikatakan suci, tidak ada khilaf suci, yaitu al-lati tahrūjumīma yadhharūmin farjil mar'a inda julu siha wahu amaijibu ghasluhu fil istinja. Kalau mang keluarnya dari tempat yang wajib dibasuh ketika istinja. Itu memayat haru indagoodi ala indagoodi inda ala dijelayha. Jika ketika dia mendongkrong yang kelihatan itu yang wajib dibasuh kan ketika istinja. Jongkok. Jongkok. Ya. jongkok ketika jongkok, jongkok yang yang terbuka yang yang pak ketika dia jongkok nah, itu termasuk lohir daripada faraj. Jika keluar dari baras itu maka itu dianggap suci mutlak. Hmm. Hmm. Kemudian yang kedua najis kotan. Najis, tidak ada khilaf Itu apa? Wahia yang keluar Min wara ibatinil farj Itu keluar dari Belakang wara il farj Di belakangnya farj Itu yang dimaksud itu apa? Alladhi layasiluhu dakarul mujami Yaitu yang tidak sampai Dakarnya orang yang ketika Menjima Jauh sekali ya. Jadi dari dalamnya rahim Ya dari dalamnya rahim keluar pasti najis. Jadi maaf kalau ada orang jima dengan dagarnya setelah dagar tadi itu masih ada, keluar dari situ berarti jelas najis itu sudah. Kemudian yang ketiga tahir al asoh, suci cuman pendapat yang mau ada yang mengatakan najis. Yaitu apa? Keluar dari sesuatu tempat yang, yang tidak wajib dibasuh ketika istinja cuman sampai Dakarul Mujami, sampai dakarnya orang yang ketika jima. Dalam, tadi Dalam rahim dalam batas Dakar iya, Masih, iya. yang dimasuki Dakar, nah, itu kalau keluar ada khilaf Ada khilaf, nah, itu apakah najis atau tidak, al-asoh tidak najis Itu tiga masalah, masalah rutubat al-farj da nah, batal dibatal nggak dari dari dalam batal dari batin batal hmm, kalau dari doir nggak batal ada hmm. pertanyaan ada perlu dibahas ini banyak nggak ngerti Dipikir libur ini semuanya ya kalau misalkan biasanya orang habis operasi itu dipasang kateter di jalan depan Sedangkan dipasang kateter itu dia mau buang air kecil ataupun enggak itu udah pasti keluar Ada Jadi dari jalan depan ada kantong itu pasti isi terus Itu selama dia masih sadar kan masih tetap harus wajib sholat Itu butuhnya gimana? sedangkan kateternya itu dipasang terus biasanya sampai 4 hari, 5 hari gitu. Eh, itu aja. Maksudnya apa ini? Yang selang biasanya nah, nyambung kateter. Kan keluar, keluar terus keluar kencing enggak terasa Batal eh, apa enggak? Dipasang kateter itu biasanya sampai 5 hari. Maksudnya apa ini kan? ditanya kenapa? Wuduknya dia itu gimana? Batal, batal enggak? apa enggak? Nah, kalau keluar ya batal. Segala sesuatu yang keluar sengaja itu tidak Itu ya. kan keluarnya dia enggak kepingin kan? Dia tak kepingin buang air kecil. Gitu. Itu kan? Tadi itu apa? Sengaja atau tidak kan? Tetap batal kan? Kehendak sendiri atau bukan kehendak sendiri? Lupa atau tidak? Baik dikeluarkan keluar sendiri atau dikeluarkan tetap batal. Itu mungkin masalah solatnya ini dibahas. Masalah solatnya ya apa? Wajib golok atau enggak Karena itu kan nyambung dengan najis, gitu. Itu baru pembahasan masalah solat. Kalau masalah wudhu, ya tetap batal. Masalah wudhunya tetap batal. Masalah solat juga batal. Hamilun najasa wajib kawal itu. Wajib kawal. Hamil najasa. N tak keluar terasa dia keluar. Ada yang terasa. Ah, oh. kasih. Ini mau tanya Soal Yakin keluarnya sesuatu Itu kadang Ada teman yang bercanda Atau beneran kita gak ngerti Tapi ada kabar Bahwa kita sudah Kita sudah kentut Katakan lagi itu Kita awalnya yakin Tapi setelah ada kabar seperti itu kita ragu Bagaimana kabar seperti itu? Apa kita ikuti atau nggak? Apa kita tetap yakin dengan pendirian kita sendiri? Tapi setelah itu ragu, kita ada keraguan. Apa benar aku kentut gitu? Ya, ya. Itu. Kemudian lagi yang belum dibahas di situ adalah nawaitu tayyamum. Di situ belum belum dibahas. yang pertama tadi yang apa uh, ada kabar dari orang. Gini, kalau memang dia tadi kan dikatakan tayagun ya. Tayagun berarti kalau ada don atau syak di situ keraguan dia keluar atau se keluar sesuatu tidak kan tidak membatalkan tadi sudah dikatakan hadisnya tadi uh, berarti uh, kalau ada kabar dari orang, kabar dari orang. Dia yakin enggak keluar cuman ada orang ngabari ya. Ngabari. Itu pembahasan untuk ngabari itu kalau dia tidur Ya kemudian tidur dia masalah zawal agil itu ya yang dia akbarohumma ashumun awadlon indaibin hajar. Kalau masalah ini lah ada pembahasan masalah itu. Kalau kentut atau tidak itu kan artinya terasa ya. Kalau tidur itu tidak terasa gitu ya. E, kalau tidur intinya kentut. Tidak nak kentut ya sudah ada apa batal dengan karena keyakinan orang lain dan syak itu tidak yuzur sudah lama kan? bukan bukan saat itu sudah lama apa lupa lupa apa kita lupa tadi sudah kentut itu bukan sekarang dari tadi bukan kalau sekarang kan kita terasa tapi kalau, tadi sampean kentut gitu nah itu. jadi lupa sekarang inti inti tidak merasa kentut tapi orang merasa inti kentut mana mungkin inti batal karena perasaan orang ahli agama Yuzal lebih syak Oh tadinya dia keluar. Tadinya dia ngentut cuman dia masalah bau baru itu yakin loh? Nah, mana mungkin yakin? Bukannya yakin Tadinya dia yakin ngentut, cuman dia Yakin ngentut. Kita awalnya tidak tidak yakin kentut, tapi ya. ketika sholat ada kabar, tadi sampean kentut. Ya, saya dengar baunya. Gitu ya. Maya tuh ya. re, ada perbedaan begini. Kalau memang ada orang misalnya saya ini kentut wudhu atau wudhu terus kentut, nah itu lain lagi, dirinya cuma. Tapi kalau kamu saya ini kata orang kentut, tapi saya tidak merasa kentut. Yahuis tidak salah batang, dari mana batangnya? Kadang sumpah ustadz. Sampai sumpah sumpah sumpah, mohonlah sampai caranya putus, begini batalkan dulu, ente batalkan butuh lagi selesai kelas. <tuk> <tuk> <tuk> kalau Nur ya, <tuk> itu masalah, iya, masalah, iya, kalau masalah itu No. Kalau No itu enggak sadar kan, kalau ini ada imsak. Kalau Nur itu memang mu enggak enggak sadar, tapi kalau ini masalah kan itu. ada imsak, enggak bisa lain. Ya. Kira ya, ni enti enti yakin kentut kemudian orang yakin enti kentut kemudian di, di, dikatakan bater. Hatta enti sholat maslan enti yakin bahwa oh, enti sudah empat rakaat yang, yang makmum hatta seluruhnya yakin dia tiga rakaat tetapi usah surat tak. Kalau di mat Allah yakin, al -yakin, al al -yakin nafsi, Mau Allah yakin lagi ni? Leza lebih Itu masalah tidur. Masalah tidur memang ada pembahasannya Kalau dia tidur, ya kemudian ada yang ngasih kabar enti kentut. Nah itu apa wajib terima atau tidak tidur sambil duduk itu kan tidak membatalkan wuduk nanti ada pembahasan. Cuma ketika As, dia ada kabar aslunom itu membatalkan wuduk. Nah. Cuma istilahnya dia ya, mahu makin makar atau tidak. tidak. Nah kalau ini kan tidak ya. begitu, karena dia sudah alayakin alat taharoh antara keluar dan antara tidak hatta dirinya itu sendiri apa namanya ya eh, timatnya kepada dirinya sendiri sudah kalau hal ini mungkin. Maaf kalau dia tidak merasa berarti tidak nesian. Kalau dia tidak merasa. Akhirnya tidak tidak tidak ada pembahasan. Soal ya. pembahasan yang kedua tadi, batalkan tayamum belum ya? Perkara yang batalkan tayamum maaf talal wuduk. Perkara yang batalkan wuduk sama. Kemudian wariddah murtad. Ya berkaitan membatalkan wudu Yang empat ini yang akan dibahas ini ya. Itu juga membatalkan tayamum. Kemudian wariddah murtad. Kemudian watawahumulma intayagona lifagdihi. Menyangka adanya air jika dia tayamumnya karena tidak ada air. Ketika tidak ada air boleh tayamum kan. Setelah dicari seperti pemasaran kemarin. Tidak ada air tayamum. Kemudian setelah tayamum dia. Loh, ada air, kelihatan ada mendung Seperti air hujan Atau ada Fata Morgana di jalanan Itu oh, itu air, menyangka adanya air Batal tayamumnya ada Tiga hal itu yang membatalkan tayamum Ini sering terjadi pada anak-anak Atau mungkin saya sendiri dulu pernah Ini, ini masalah juga ya, Cacing Atau istilah jahatnya itu Kermi gitu lah ini gimana kita merasakan seperti eh, maaf ya kerempu-kerempu itu loh eh, tapi dilihat tahunnya keluarnya itu kan di maaf di dibuka apa itu membatalkan Hai itu. itu? keluar ya. Tidak rasakan Tidak kan, itu tapi baru. tahu keluarnya itu baru di pelincek namanya Tau. Tau. Ya. tahu tahu tahu tahu jadi ini itu ada ada ada syaitan tu fayan syaitan yang fukufihi eviduburi. Kan ada esyakul eh, hadis. Nah, Hei huh? syaitan itu syaitan ya tidak ya, ada ada tidak ada ada kufi solat eh, syaitan ahadikun, fayan fukfi mak ada tih. Syaitan kadang-kadang meniup ada di pantatnya itu fayukhayil anna kharaj annahu ah, maka dihayalkan sama setan, oh ini ini kentut. Maka Nabi menyatakan falasrifanna hatta yasma'u sawtan. Hah? Hatta jangan kamu itu bubar membatalkan salat sampai mendengarkan benar-benar yakin ada suara atau ada bau. Pasti ada-ada waswas itu. Koyok-koyok ana kremine padahal enggak ono. Kromine, ini dilihat ada, nah, kalau ada batal sudah mati. Yang menjadi ragu-ragu saya kan ada di dalam, itu butuh dibuka itu. Ini sering. Ya, kalau belum dibuka ya enggak batal. Enggak artinya Buka kalau adanya. memang itu keluar ke hadud dohir ya batal. Hmm. Kalau belum di hadud dohir ya enggak batal. Gitu aja. Hadud dohir itu yang kelihatan ketika jongkok, gitu loh. Kalau hadrul batin yang enggak kelihatan. Ya, kalau kok delok menjorok ya batal kabeh. Ada riwayat Ahmad dari apa? Inna syaithana ya'ti ahadakum ahadakum. Akhirnya dia Imam Malik enggak batal itu. Mengena nadir itu. Hmm. Inna syaithana ya'ti ahadakum fi salati fa ya'khudhu sya'ratan min duburihi fa yamuddaha. <laughs> fa yara ahdas, fala yansarifu hatta yasma'u sultan aw yajid rihan. Ah oh, ya. Jadi tan itu kadang-kadang datang dalam sholat rambut yang ada di dalam ditarik keluar sehingga seakan-akan berhadas maka jangan keluar daripada sholat sampai betul-betul diyakin. -betul sholat. Akibat masalah tubuh. Masalah hajud zohir di dalam orang laki-laki itu bagian yang mana, Ustad? Misalnya dalam permasalahan orang yang tidak tuntas dalam melakukan kotel hajatnya, kemudian kok merasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluan depan, ternyata dilihat tidak tidak ada kering, murni kering. Namun ketika di, maaf ketika hasyafahnya dibuka sedikit, itu ada sedikit basah-basah itu apa hatul zahir atau haddul batin. Hadutul Taahir itu yang wajib dibasuh ketika istinja. Majib buat wasluhinda istinja. Yang wajib dibasuh ketika istinja yang Taahir. Kalau dibuka ada, ya belum keluar, ya tidak batal. Kalau keluar, netes batal. Hadutul ya okay. Taahir. Tak wajib kan untuk dibuka? Kalau kalau, kalau kalau kalau untuk iklil, kalau itu bahasanya, ehli lalu ikhlil itu itu ndak bah, ndak ndak ndak harus dibuka kan? Keluar dari kosoba tutdakar, kosoba batangnya dakar batangnya sampai semuanya kan? Kosoba tutdakar.